Mungkin aku tak seterang mentari Tapi ku coba terangi hidupmu Mungkin aku tak seteduh rembulan Tapi ku coba teduhkan hatimu Mungkin aku dat ze gammelig pint aan pint aan. Dat